Baik, ada yang lain? silakan. Bagaimana menyikapi orang-orang yang sombong? Ha? Bagaimana? Bagaimana menyikapi orang-orang yang sombong? Orang lain yang sombong atau kita? Orang lain yang sombong Oh Kita harus hati-hati dalam menilai orang lain sombong Karena siapa tahu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 Sebaiknya tidak usah pamer begitu. Ada teman kami punya mobil yang lebih bagus juga tetap rendah hati. Palurah, mungkin kalau Bapak lebih rendah hati akan lebih utama. Karena Pak Walikota aja gak segala palurah. Ah itu kita menyebutkan sesuatu yang lebih tinggi supaya orangnya tidak...